بسم الله wa على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل بانفه ما أن ثم ليستنثر ومن استجمع Wa idza istaqaḍa aḥadukum min nawmihi falyaghsil falyaghsil yadayhi qabla ay yudkhilahuma fil inā'i thalāthan fa inna aḥadakum ya'dri yaduhu Dari Abu Hurairah anhu Rasulullah sallallahu bersabda ababila mandi madin anta tawadha'ah, sau, 'Iddah arad, 'Iddah arad, aha tukum ayah tawadha'ah. Fieln mai de, bine, modare. Valiaj al fi an ma'an. Tumalias tancer, hendaknya dia menghidup, menghirup air ke dalam hidungnya. Tumalias tancer, kemudian dia buang. Menghirup air ke dalam hidung, namanya is sengat membuangnya namanya istinjar wa hada kegiatan yang tidak bisa dipisahkan karena kita tidak diperintahkan untuk menelannya di kemudian dibuang dan siapa yang melakukan istijmar istijmar istinja dengan menggunakan selain air dengan menggunakan selain air. Tidak harus batu. Wa idstaqa hadu kum min nawmihi dan apabila kalian bangun dari tidurnya falyad sil yadayhi. Hendaknya dia cuci kedua tangannya qabla ayudkhila huma bil sebelum memasukkannya ke dalam bejana, il Mas mencelupkan. Bukan mengenakan tangan dengan air karena itu jika tidak ada unsur ilmas tidak ada unsur mencelupkan diperbolehkan misalnya pakai kerang salatan sebanyak tiga kali dicucinya aina hataku melayat karena kalian tidak tahu aina batat ya di manakah tangannya batat menginap batat alal itla makna An-naumu bin lai Tidur Di malam hari Baik Hadis ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan Tiga adab Yang memiliki Hukum berbeda Pertama Adab tentang wudu Yang kedua Adab tentang istijma Dan yang ketiga Adab Setelah Kamu tidur Rasulullah s.a.w. Mensyariatkan Orang yang berwudu Agar dia melakukan istinsya wal, isti, wal istinsar Dan ini dipersilikan ulama tentang hukumnya Yang nanti akan kita bahas Kemudian yang kedua adalah adab tentang istijmar. Beliau perintahkan agar orang yang melakukan istijma Itu melakukannya bilwitri dengan angka ganjil Dan dalam rewet yang lain minimal tiga Minimal 3 Dan tidak ada batas maksimalnya Minimalnya ada batasnya Kalau maksimalnya tidak ada batas Dan istijmar Boleh dengan semua benda yang bisa menyerap Semua benda yang bisa menyerap Sedangkan benda yang tidak bisa menyerap Tidak boleh digunakan untuk istijmar Karena fungsi istijmar adalah Membersihkan Sisa kotoran Kemudian Di antara catatan tentang istijmar Kita dilarang istijmar Dengan menggunakan Tulang Karena Fa inna Karena tulang adalah makanannya Saudara kita Yaitu Jin yang muslim Nabi SAW menyebut jin muslim sebagai saudara kita Karena e, Persaudaraan imani yang itu tidak memandang batas jenis, batas asal penciptaan. Kemudian catatan yang lain, biasanya istijmar tidak boleh menggunakan makanan, karena makanan dimuliakan. Karena itu air zam-zam dilarang dipakai untuk istinja. Dan istinja yang ada di masjid Nabawi maupun di masjidil Haram. Khusus untuk istinja Tidak menggunakan air zam-zam Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain Seperti wudhu Itu menggunakan zam, -zam. Karena zam-zam Kata Nabi SAW Inna Ta'amu ta'amin Zam-zam itu makanan yang mengenyangkan Maka Dikiaskan dengan larangan Tidak boleh Istinja dengan makanan Jam -jam tidak boleh dipakai untuk istinja. Kemudian Adanya Istijmar Adanya syariat istijmar Ini menunjukkan bahwasanya syariat Memberikan ruksok Tentang Keberadaan najis yang Kolilunjid dan Najis yang sangat sedikit Dan itu najis maku sa kita saksikan orang yang melakukan istijmar bisa dipastikan akan ada sisa kotoran. Terbukti baunya masih ada. Maka sisa kotoran beberapa titik yang masih nempel makfun anhu. Tidak diharuskan sampai hilang. Kemudian anjuran yang ketiga dalam hadis ini adalah tentang Hukum mencuci kedua tangan setelah bangun tidur sebelum seseorang mencelupkan tangannya ke dalam air. Kita bahas tentang istilah ulama dalam masalah ini. Yang pertama jenis tidur yang kita disyariatkan untuk mencuci kedua tangan. Jumhur ulama diantaranya Syafi'iyah berpendapat bahwasanya tidur dalam hadis ini mencakup kullu naum semua jenis tidur baik tidur malam maupun tidur siang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza thayqadhatum min naumi apabila kalian bangun dari tidurnya dan kata naumi mufrad mudhaf yufitu umum bentuk tunggal tapi frasa sehingga menunjukkan makna umum. Sementara Imam Ahmad dan Daud Abd Zahiri berpendapat bahwa tidur yang dimaksud dalam hadis ini adalah naumul lail dengan qarinah dengan indikasi di akhir hadis ta innahu la yadri ayna batat yaturu. Wa ma'nal baituta dan makna kata batat An-Nawmul fil-lain Sehingga Tidak termasuk di dalamnya An-Nawmul fil-nahar Tidur di siang hari Dan wallahul a'lam Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad Dalam hal ini Mengingat ada riwayat yang lain Yang disebutkan oleh Turmudi dan Iwlu Majah Disana Nabi SAW menegaskan Illa staiqadra minal Minallayn apabila kalian bangun dari tidur malam dan juga dikuatkan dengan korin fa dari bata dia tidak tahu di manakah tangannya berada tangannya menginap maka umumnya orang yang tidur dalam kondisi blank sama sekali tidak tahu bagaimana gerakan tubuhnya dialami oleh mereka yang tidur malam kalau tidur kalau tidur siang biasanya hanya sebentar. Kemudian tentang hukum mencuci kedua tangan setelah bangun tidur apakah hukumnya wajib ataukah mustahab? Fi khilaf di sana ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah mustahab. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan yang dikuatkan oleh Ibnu Qutamah dan Majduddin Ibn Ce a Islam Ibn împutemiei? Căsătății saul Islam În timp Sementara pendapat yang dalam Hanbali, dalam Yang Dalam timp ce, Dalam timp ce, Yang timp adalah hukumnya wajib Maka Imam Ahmad Lahu în Ada dua riwayat dari beliau Tentang hukumnya di satuway belum mengatakan wajib dalam raat yang lain belum mengatakan mustahap Insya Allah pendapat sumur lebihbi kuat Hai karena hadits dalam hal ini berbicara tentang masalah adab kemudian tentang masalah inlah yang Apa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencuci kedua tangan atau apa latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencuci kedua tangan ketika bangun tidur di sini disebutkan dalam hadis Nah kemudian apakah menunjukkan wasnya posisi tangan setelah bangun dari tidur itu najis atau tidak najis Ada yang mengatakan karena kalian tidak tahu di mana tangan, tangan kalian itu menginap, ada yang kemudian berpendapat kita diperintahkan untuk mencucinya karena tangan ini najis. Karena itu jika kemudian menggunakan latar belakang ini, inilah ini, maka setelah kaum tidur kita tidak diperkenankan menyentuh benda yang suci. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya. Ini murni ta'abbudi. Ini murni ta'abbudi. Amrun ta'abbudiun murni sifatnya ibadah. Dan insyaallah ini yang lebih kuat. Karena itu tentang hukum mencuci yang benar adalah sunnah. Kalau kemudian itu masalahnya adalah najis, tentu kita tidak perlu memperselisihkan apakah itu dianjurkan ataukah wajib. Karena kalau najis wajib dicuci. Wallah alam Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya Tentang Hadis yang kelima dari Abu Urayrah, Tentang larangan untuk kencing Di air yang menggenang An-Abi Uraira ta anhu An-Nasulullah s.a.w. Maka la La yabulan ahatukum filma idda'im al-ladhi la yajri Thumma yagutasilu minhu Wali muslimin La yagutasilu ahadukum Filma iddaim Wahua junubun Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian kencing Filma iddaim Di air yang menggenang. La yajri Al-ladhi la yajri yang tidak mengalir nah. Makna addaim wa la yajri Nafsul makna Maka kata beliau Allah dila adalah taukid dari kata adain. So kemudian dia mandi darinya. Wali Muslim kemudian dalam riad Muslim, laya kita janganlah kalian mandi filma adain di tempat atau di air yang menggenang wawa junub pun sementara dia dalam kondisi junub hadis yang kedua hanya dilihatkan oleh muslim saja termasuk juga di hadis yang keempat untuk kalimat wa da ini juga diterangkan oleh muslim sedangkan sebelumnya diterangkan oleh bukhari tidak tawadhat hukum kaliya qalpi an bi ma bukhari kalau lanjutan wa idza riwayat muslim sehingga seperti kemarin yang telah kita uh, berikan catatan bahwa tidak semua dalam kitab umdatul ahkam oleh bukhari muslim hanya saja semuanya bisa dipastikan sahih namun tidak semuanya diriatkan oleh bukhari muslim Dalam hadis ini Nabi SAW melarang seseorang untuk kencing filmaid daim di air yang menggenang, yang tidak mengalir Semacam mata air yang disana menjadi sumber manusia untuk mengambil air Sehingga perbuatan semacam ini tidak mengotori air dan membuat orang menjadi menjauhi air tersebut Demikian pula Nabi SAW melarang kita untuk mandi di gom jasad dengan mencelupkan tubuh Atau sebagian tubuh di air yang tidak mengalir Sementara kita dalam kondisi junub Karena jika air semacam ini kita gunakan Maka air ini akan kemudian menjadi air yang terkotori oleh badan kita Kemudian dari catatan la allazi la yajri yang tidak mengalir menunjukkan bahwasanya jika air itu mengalir diperbolehkan bagi seseorang untuk mandi dengan mencelupkan kiri atau diperbolehkan juga, juga untuk buang air di sana. Selanjutnya tentang perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini apakah ini larangan haram ataukah larangan makruh? Malikiya berpendapat bahwasanya ini hukumnya larangan makroh Estengkan hambali dan Tahiriyah berpendapat bahwasanya ini haram. Hanya saja di sana ada yang aneh untuk pendapat Tahiriyah. Dalam hadis ini Nabi sengsela mengatakanlah bulan nakah tukum. Janganlah kalian kencing. Tahiriyah mengatakan boleh buang air besar, karena yang dilarang buang air kecil. Maka kalau buang air besar tidak masuk larangan. Hadis dan inilah bahayanya prinsip bahiriyah semuanya dianggap tabuti dan tidak ada istilah ilah yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam memahami hadis kemudian dalam keterangan yang lain namanya la yaqulan nahat hukum janganlah kalian kencing itu berarti buang airnya langsung Dari kemaluan dibuang ke tempat air itu Beda halnya ketika ada orang kencing diwadai akwa nah, Zaman dairiyah belum ada akwa ya Diwadai uh, botol kemudian airnya dibuang ke alma ada -da Ini diperbolehkan Ini bahaya dairiyah Dan sekarang beberapa tokoh di Indonesia masih melestarikan mata dairiyah Semacam Pak Mahrus Ali Itu madabnya Bahiriyah Kulas Sampai mengharamkan ayam Dan seterusnya Itu karena terlalu Bahiriyah Tapi jadinya mengingkari Atau keluar dari ijma Dan pendapat yang keluar dari ijma Layu tabat Bahkan bisa menjadi sebab Orang itu Dikeluarkan dari ahlu sunnah Karena salah satu diantara Acuan kapan seseorang itu Dikeluarkan dari Ahlu Sunnah adalah Ketika mereka Yukhalifu Juzdiyatinkasiro alladhi mujma'un alihah Ketika mereka berbeda pendapat Dalam banyak Dalam banyak kasus yang itu Disepakati oleh ulama Meskipun bukan masalah akidah, Hanya dalam masalah pikir-pikir Tapi terlalu banyak Nanti bisa dikeluarkan dari Ahlu Sunnah Karena itu sebagian ulama menggelari Ibnu Hazm dengan jahmi Karena saking banyaknya kaedah Ibnu Hazm yang bertentangan dengan kaedah Ahl Sunnah Kemudian sebagian ulama berpendapat tentang hukum kencing tadi Atau tentang larangan mandi junub di air yang menggenang Hukumnya adalah haram jika airnya sedikit dan makro jika airnya banyak Walaupun yang lahir adalah hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Illa idakan al-mau mutabakhiran, kecuali kalau airnya itu air yang sangat banyak, air melaut, danau atau kolam besar. Ya, kalau kemudian dikencingi orang sepuluh nggak ngefek. Kalau semacam ini tidak masalah orang junub mandi di sana. Dan ini dengan ijma ulama air yang mutafahir yang sangat banyak itu eh, tidak masalah kecemblungan najis dan tidak mempengaruhi status apa? status kenajisan air atau status kesucian air. Kemudian tadi pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad bahwasanya ini hukumnya wajib. Kemudian jika ada air yang mengenal terus dikencingi oleh orang lain atau dipakai mandi junub apakah menyebabkan airnya itu najis ataukah tidak najis? Maka di sana ada tiga keadaan. Yang pertama jika airnya sedikit dan berubah menjadi najis di mana sifatnya sama dengan sifat benda najis yang masuk ke dalamnya. Eh, maka ulama ijma' air ini menjadi najis. Kemudian yang kedua, airnya banyak dan tidak berubah. Maka mereka juga sepakat tidak dihubumi najis. Kemudian yang ketiga, Airnya sedikit dan tidak berubah. Kalau banyak tidak berubah, tadi tidak najis. Ini sedikit tapi tidak berubah. Apakah nanti berubah jadi najis ataukah tidak? Fihi kaulan ada dua pendapat. Abu Rayhah, Ibnu Abbas, Hasan al Basri, Ibnu Musayyib dan At Tauri, kemudian Daud al Zahiri, Imam Malik dan Imam Bukhari. Mereka berpendapat tidak najis Beberapa ulama yang berpendapat tidak najis Abu Hurairah Di antara sahabat Kemudian Ibn Abbas Di antara tabi'in Hasan al-Fasri Ibn Musayyib Tapi-tapi'in Sufyan al-Sawri Dawud al-Tawiri dan Imam Malik Kemudian generasi bawahnya Imam Bukhari mereka berpendapat tidak najis. Kemudian ada juga yang berpendapat najis, di antara sahabat yang berpendapat najis adalah Ibnu Umar. Kemudian tabi'in Mujahid. Dan ini pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. <tuh> Wallahu a'lam. Ar-Rajekil-Mas'ala Adelar Pemdapat yang mengatakan Tidak najis Berdasarkan Sabda Nabi Sala-Sala-Sala Al-Mau La yunajisuhu Syai'un Hukum asal air itu suci Tidak bisa menjadi najis Karena kemasukan Yang lain Kecuali jika air ini berubah Bau rasa dan warna Disebabkan kemasukan najis Dengan ijimah sahabat Ada hadis Dice Tentang perubahan rasa dan warna Itu bisa menyebabkan najis Dilihatkan oleh al haki Namun itu tu'ail Tapi ijmatnya sahih Sehingga kalau kita Berdalil dengan riwayat Malah tidak diterima Tapi kalau berdalil dengan ijmak Diterima Ijmat ketika ada benda suci Kemasukan najis Kemudian berubah sifatnya Maka mereka sepakat Hukumnya menjadi najis Kemudian di sini Nabi saw mengatakan suma yabtasiluminu. Kemudian dia mandi darinya. Dalam riad yang lain, beliau mengatakan suma yabtasilufihi. Kemudian dia mandi di dalamnya. Dan min dengan bi kata ganti uh, kata depan yang berbeda. Kalau bi, sehingga menunjukkan bahasanya. Larangan ini adalah larangan irumas Mencelupkan badan ke dalam air Sedangkan kalau min, lintab Sebagian Artinya Sekalipun hanya mengambil sebagian Ini dilarang Ada air yang mengenang Dikencingi Kemudian dipakai Dijidui untuk mandi Ini hukumnya dilarang din cauza a două-duării răueni, răuenișohei, deci, ambele sunt interzise, fie că se duc la baie, fie că se duc la al patrulea. Sadis patrulea pas este al al apabila anjing minum dari wadah kalian paliausil pusabaan maka hendaknya dia cuci sebanyak tujuh kali Wali muslim ulahu nabiz quraq selanjutnya muslim ada tambahan yang pertama menggunakan tanah walahu bi hadithi abdinnah ibn muqabbal dan juga riwayat muslim walau disini punya yarsiu ilah muslim kembali kepada Muslim dan dalam riad Muslim yang lain dari hadis Abdullah bin Mukafkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ita wadabal kalbu fil inan apabila anjing itu wadab minum dari wadah faksiluh saban hendaknya dia cuci sebanyak tujuh kali waafiru dusta mina dan dia lumuri dengan tanah pada yang terdedahkan Di hadis yang pertama dari Abu Rairo Angkanya 7 Dia cuci sebanyak 7 kali Sedangkan di hadis Abdullah bin Muqtobal Angkanya berapa? 8 7 dengan air Yang terakhir ke 8 Dengan dilumuri tanah Dan dua hadis ini tidak bertentangan Karena itu ulama tidak menghukumi hadis ini Sebagai hadis mutarib Hadis yang goncang matanya. Adang bilang gitu, kadang bilang kini, kemudian ditolak karena hadisnya tidak sah, tidak dihumbumi demikian. Mereka sepakat ini hadis yang diterima, hadis yang sah. Kemudian di sana ada banyak riwayat, bisa digabungkan. Maka boleh dicuci tujuh kali, yang pertama dengan menggunakan tanah, kemudian enam sisanya dengan air. Boleh juga 7 semuanya dengan air, yang terakhir dengan tanah dan bisa dipastikan nanti dibilas juga dengan air karena kita tidak mungkin meninggalkan tanah di wadah itu. Kemudian di riwayat Abu menggunakan kata shariba, sedangkan di riwayat Abdullah bin Mukaffal menggunakan kata walaboh. Dan walaboh itu binatang berkisah, binatang buas. Binatang buas, ketika mereka minum apa yang terjadi mereka akan menjulurkan lidahnya cepat sedikit-sedikit dan ujungnya dicelupkan ke air seperti kucing minum atau anjing minum maka kegiatan walab itu tidak menjilati tapi hanya dicelup-celupkan ujungnya sehingga eh, tidak syarifal kalbu tipami dengan hadis Abdullah bin Aqbal bentuknya adalah 10 bentuknya adalah Allah Kita bisa lihat sanad kan di dengan hadis masalah salat yang nyemplung ke dalam air yang oleh Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi kepada kita ada Suma liutro Undangatnya dicelupat, kemudian baru dibuat Dan disitu beliau memberikan alasan Fa inna fi ahadi janahaii daun wa gairohu dawa Satunya ada penyakit, satunya ada obatnya Tapi dalam hadis ini Nabi SAW tidak memberikan alasan itu Beliau tidak mengatakan, karena Di liurnya anjing ada Penyakit Atau ada apa, Bakteri yang ganas dan seterusnya Maka Yang kuat hadis ini Tentang masalah Najisnya liur anjing Sifatnya Ta'abuti maktoh Sifatnya Murni ibadah maktoh Sehingga ada kegiatan mencuci najis yang dia ibadah makdum. Kemarin kita telah sampaikan beda antara najis dengan hadas. Salah satu perbedaannya apa? Cara menghilangkannya. Kalau hadas cara menghilangkannya tawwiyi harus berdasarkan dalil. Orang tidak bisa menghilangkan hadas dengan logikanya. Mandi sama, sama wudhu kan lebih besar mandi kalau saya hadas kecil terus nyemplung renang setelah itu bilas selesai apakah sudah sebetulnya dari hadas kecil? jawabannya belum karena orang ini nyemplung renang kemudian kumpung membasai seluruh tubuhnya dengan air tidak dianggap utuh dan tidak dianggap mandi besar kenapa tidak dianggap mandi besar? tidak ada sebab dia tidak dalam kondisi Junuh dan tidak dalam kondisi uh, Yang disarakat baginya untuk mandi besar Maka dia tidak dihitung kudu Dan tidak dihitung mandi Sehingga meskipun dia basah Kuyuk semuanya Yang itu jauh lebih besar daripada Mundu Tidak dinilai telah putih dari hadas Kecil Karena menghilangkan hadas Sifatnya tau Murni harus dilakukan dalam Beda dengan menghilangkan majid Kalau menghilangkan najis, apa? Makbul makna, pokoknya yang penting hilang Masuk logika Sehingga bisa dihilangkan meskipun tanpa niat Tapi kalau menghilangkan hadas, wajib harus ada niat Kecuali khusus, najis anjing Air liur anjing, najis muqaladah Rasulullah s.a.w. telah menajarkan tata cara khusus dalam membersihkannya dan disini beliau s.a.w. tidak menyebutkan illah, beliau tidak menyebutkan apa alasan harus pakai tujuh kali, 8 kali salah satunya dengan menggunakan tanah karena itu yang benar ini murni ibadah atau ibadah makhluk kalau pakai cara seperti ini maka tidak memenuhi Apa yang dibilangkan oleh Nabi Shalom Sehingga status adiknya Tetap melekat Karena murni ibadah makdol Maka kasusnya juga terbatas Kasusnya juga Terbatas Sehingga Yang disyariatkan untuk dicuci Dengan cara seperti ini Hanya khusus untuk kasus Anjing minum dari Anjing, anjing minum Di air dari bejana Dari wajah Kalau selain itu tidak masuk Misalnya anjing menjilati tangan Atau anjing menjilati benda kering yang lainnya Menjilati pakaian Statusnya tetap najis Hanya saja Cara pembersihkannya Tidak sebagaimana Tidak sebagaimana yang disediakan dalam hadis ini Karena ini murni ibadah Dan anjing keluar masuk di zaman Nabi Wasallam ke rumah-rumah para sahabat bahkan keluar masuk ke Masjid Nabawi dan bisa dipastikan anjing itu kalau dia duduk istirahat pasti akan menjulurkan lidahnya. Dan Allah di Al-Qur'an, matsalu kama, kama sanikalb, intatrohul lisan au takmil alaiyan al has. Perumpamaan orang kafir itu seperti anjing Kamu biarkan saja dia juga melet-melet Kemudian kamu bertak Dia juga melet-melet Maka bisa dipastikan mungkin liurnya Ada yang netes dan seterusnya Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan Ikhtiras masjid Membersihkan masjid dari uh, Hewan anjing dilarang masuk Ditulisi di depan anjing dilarang masuk Tidak ada Sehingga Uh, syariat tentang membersihkan liur anjing sebanyak tujuh kali, ini khusus untuk kasus terbatas, yaitu ketika mereka minum air dari wadah. Kemudian uh, Persisian tentang apakah harus tujuh dan bolehkah hanya sekali, di sini beliau sebutkan, Satu lali bahasa menyebutkan, namun kata beliau, walam maka nalkau haq Namun mengingat pendapat yang sangat benar itu berada pada pihak yang mengatakan wajib, maka tidak perlu kita bahas panjang lebar, dorobana anil itlati bizikriha sabahah. Saya tidak cukup eh, tidak perlu untuk kemudian menyisakan banyak lembaran untuk membahasnya. Li'annaha la tatamitu ala Karena pendapat yang mengatakan tidak wajib tidak memiliki dalil Meskipun ada sebagian pokohan, namun umumnya mereka asyari yang mengingkari perintah e, mencuci sebanyak tujuh kali atau delapan kali dan kolom mereka layu tamat tidak dianggap Kemudian tentang masalah apakah harus menggunakan tanah Bolehkah misalnya tanah itu diganti Dengan sabun Dan sabun sudah ada di zaman Ulama Mutaakhirin Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Shafi'i Bahasanya Beliau mengatakan Al-Muhim Al-Nawafah yang penting Bersih dan jumlahnya 7 kali sehingga boleh dengan menggunakan sabun atau yang lainnya. Ini qaul Imam Ahmad dan salah satu qaul Imam Syafi'i. Maka apakah boleh tanah diganti dengan sabun? Ini bukan perselisihan perselisihan yang menyebabkan orang itu keluar dari Sunnah Namun ini masuk dalam ikhilaf istihadiyah. Karena sampai Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berpendapat itu diperbolehkan. Demikian pula Imam Syafi'i dalam satu kaun. Namun yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah bahasanya tanah di sini tidak boleh diganti dengan sabun. Di antara galil adalah yang pertama dalam riwayat Muslim Hanya bisa dilakukan ketika Menggunakan tanah Kata afiru hanya bisa dilakukan Dengan menggunakan tanah Tidak boleh selain tanah Kata afro Karena kata afro itu harus dalam bentuk Ditapuri tanah Kemudian dalil yang kedua Di zaman Nabi SAW Sudah ada e, Benda yang mereka gunakan Sebagai sabun Daun bidara, Yaitu daun pidara karena itu Nabi Wasallam perintahkan ketika seseorang e, memandikan mayit atau wanita haid yang membersihkan bekas darah haidnya, beliau perintahkan untuk yang sulit-sulit dibersihkan itu dengan menggunakan daun bidara kemudian alasan yang ketiga bahasanya hadis ini ta'ab murni, ta'ab putih. karena itu yang bisa dilakukan adalah tau kifi mengikuti dalil maka Tidak ada ruang bagi logika, tidak ada ruang bagi akar untuk turut campur di dalamnya. Sehingga pendapat yang kuat dalam hal ini adalah bahwasanya mencuci di sini wajib menggunakan tanah, tidak boleh diganti dengan selainnya. Kemudian untuk tartibnya, urutannya itu harus tanahnya di awal ataukah di akhir? Ada dua riwayat yang berbeda antara riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dan dua-duanya bisa dipakai maka dalam masalah tertem tidak ada urutan yang saklek tidak ada tidak ada urutan yang harus diikuti boleh tanahnya ditaruh awal dicampur air tanahnya basah dicampur air disokkan kemudian dipilas banyak enam kali sisanya boleh juga 7 dengan menggunakan air setelah itu yang terakhir dengan menggunakan tanah kemudian dipilas kemudian Apakah ada pengecualian anjing Dalam kasus ini Di khila Ada perbedaan pendapat Ada sebagian ulama' yang mengatakan Dikecualikan dalam hadis ini adalah Anjing hirasa Anjing yang bergutas untuk menjaga Dan anjing berburu Kila busaid Kila busaid Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan kita Untuk menggunakan anjing-anjing semacam ini Anjing yang dipakai untuk menjaga Atau anjing yang dipakai untuk berburu nah, Kalau kemungkinan kita diperbolehkan Untuk merawat mereka Maka bisa dipastikan Setiap hari kita akan memberikan Wadah tempat mereka Untuk minum Berarti Wadah ini posisinya selalu Najis kan gitu ya? Dan najisnya mubual Allah Sehingga kalau kita diperintahkan untuk mencuci Tujuh kali setiap habis pemakaian ini mashakkah wal tajlibu at sehingga berdasarkan ketentuan ini maka mereka mengucurkan khusus untuk anjing berburu dan anjing penjaga boleh tidak dicuci sebanyak Tujukan kali meskipun liurnya tetap najis kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya hadis ini umum berlaku untuk semua anjing Tanpa pengecualian dan Insya Allah ini yang lebih kuat karena dalam hadis ini tidak dikecualikan pada Nabi yang Telah mensabdakan bolehnya menggunakan atau memelihara anjing penjaga atau anjing berburu karena itu yang lebih kuat adalah umum hanya saja benda najis yang ada di tempat kita kalau tidak dibutuhkan untuk bersentuhan dengan benda suci maka boleh tidak dicuci. Ini memang khusus untuk benda najis, barang najis Tempat minumnya anjing, sudah biarkan saja Kalau kita tidak pakai, tidak digunakan untuk wadah tempat yang, e, benda yang suci Maka tidak dicuci, tidak masalah Kalau berburu kemudian anjing itu menggigit hewan Menggigit hewan, statusnya apa? Ya, jadi cukup dicuci sekali. Maka hewan itu tidak dicuci sebanyak tujuh kali, tapi cukup dicuci sekali. Hadis yang ketujuh dari Hamron Maula Utsman ibnu Affan. Maula, ma mana Maula? Bekas Buddha, bekas Buddha. Dan Maula Fulan yang terakhir adalah orang yang membebaskannya. Misalnya ada seorang budak ganti-ganti pemilik maka pemilik yang terakhir itu menjadi maulanya menjadi maulanya dan maulah itu kebanggaan maka dulu ada orang yang dia mengatakan ana al kuroshi maulahum saya kuroshi termasuk suku kureis namun bekas budaknya sehingga kadang nisbah karena ini kebanggaan mereka budak itu inginnya orang yang membebaskan terakhir adalah suku yang mulia, suku yang terhormat. Sampai-sampai ada orang yang suka berbohong dan masalah ini. Kemudian dia menisbahkan anak Quraisy, anak Mahzumi dan seterusnya, padahal dia bukan dibebaskan dari suku Quraisy, bukan dibebaskan oleh orang suku Mahzum Dan Nabi sallallahu memberikan ancaman yang sangat keras. Orang yang berwala kepada yang bukan maulanya, fal haram alaihi. Maka surga haram baginya sebagaimana orang yang Menyebut nasabnya tidak kepada bapaknya, haram alaihi. Surga haram baginya. Humron maula Usman Ibn Affan. Annahu ra'a Usmana ta'a bi Fa'afrafa alayatai Beliau Pernah melihat Usman Da'abi wadu'in Da'abi itu artinya Minta untuk dibawakan Da'abi minta untuk dibawakan Wadu' bimakna al-man dimana bimakna al Kalau dibaca wadu' mananya adalah Ma'ul wudu' Kalau dibaca wudu' maknanya kegiatan berwudu' Sebagaimana sahur dan suhur, kalau dibaca sahur mananya makanannya, kalau dibaca suhur mananya kegiatannya. Pakaroho alayati min Kemudian beliau menuangkan dari wadah itu ke kedua tangannya. Pakos salakumantala tamron. Lalu beliau cuci sebanyak tiga kali dan kita lihat bagaimana praktek Utsman cuci tangan itu dituangkan bukan dijelurkan. Summa adkhala yaminahu fil kemudian tangan kanannya dimasukkan ke dalam air, summa tammadza wal Kemudian beliau gunakan untuk berkumur istinsyak dan istintar. Di sini Khumran menyebutkan tiga perbuatan sekaligus. Dengan kata wau, beliau mencelupkan tangan kanannya, digunakan untuk mengambil air. Kemudian beliau bergumur, istinshaf dan istintas Apakah wau di sini bimana jamak ataukah bimakna at-tarjib? Sebagian ada yang mengatakan bimana jamak sehingga dianjurkan ketika orang itu berwudhu mengambil satu cido air digunakan berkumur dan sekaligus menghirup dihirup ke dalam hidung dan ada juga yang mengatakan dimakna tertib karena wa juga bisa bermakna tertib dalam satu kondisi sehingga di situ berkumur dan menghirup ke dalam air tidak harus dengan menggunakan satu cido kan hanya saja kalau menghirup ke dalam air berkumur dulu dengan menghirup Dengan menggunakan satu ciduk Kemudian nanti Menghirup air Dengan hidung Juga dengan mengambil satu cidukan tangan Boleh dipisah Wallah alam insya Allah yang lebih kuat Dalam hal ini Bahwa Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung Ini dengan menggunakan satu cidukan tangan Dilakukan bersamaan Berdasarkan Hadis yang lain Ana -an Rasulullah Sallallahu Taala wa Sallam tamat <coughs> madawstan wahid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kumur dan istinsya dengan satu telapak tangan. Kalimat dengan satu telapak tangan menunjukkan kalau itu dilakukan secara bersamaan. Semoga salawat jahu salasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak tiga kali. Wajati ila terpaka ini salatan. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sampai ke siku sebanyak tiga kali. Dan ila di sini harus bagian siku masuk ke dalamnya. Karena kata ila itu memiliki dua makna. Bisa setelah ila itu masuk ke dalam kegiatan. Bisa setelah ila tidak masuk ke dalam kegiatan. Contoh setelah ilah yang tidak masuk, summa atim musiama lain. Kemudian lakukanlah puasa dengan sempurna sampai malam. Makna sampai malam itu kita tidak sampai akhir malam-malam termasuk tidak demikian. Namun sampai batas awal malam. Beda dengan wudu, kalau wudu ilah marofik sampai ke siku-siku harus masuk semuanya. Tidak boleh cuman di depan siku. Kalau di depan siku belakangnya kreng, ini dilarang. Suma masah bi ra'sih, kemudian beliau mengusap kepalanya. Dan yang diusap kepala bukan rambut. Allah tidak berfirman, "Umsahu bi asha'rikum." usaplah rambut kalian dari riwang us sahhu usaplah kepala kalian dan batas kepala itu sampai tengkok sepanjang apapun rambut yang diusap hanya sampai tengkok karena yang Allah perintahkan kepala Hai semua masalahkililda Riillahi kemudian beliau mencuci kedua kakinya sebanyak tiga kali semua Kaala kemudian beliau mengatakan Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudui hadha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu ini. Wa qala lahu bi'sabya man tawadda'a mawdui hadha siapa yang berwudu seperti wudu ini, maka salatlah pada ini, kemudian dia salat 2 rakaat. La yuhattith bihi man sahu yang dia tidak pincang-pincang dengan dirinya dengan hatinya. Artinya salatnya khusyuk, artinya salatnya khusyuk. Dan hati ini memberikan penjelasan tentang bagaimana cara salat khusyuk. Kalau orang itu dalam salat la yahaddits bihi nafsahu. Dia tidak dengan salatnya. Dia tidak berbincang dalam salatnya dengan dirinya. itu masuk khusyuk. Artinya hatinya diajak konsentrasi untuk memikirkan salat. Tidak memikirkan yang lain Orang yang sholat Kemudian dia membayangkan seolah-olah Dia di belakang Ka'bah Di depannya ada Ka'bah Atau seolah-olah dia di Masjidil Haram Atau seolah-olah dia di atas Apa e, di, di langit Kemudian kanan kirinya hitam Dan seterusnya Ini malah bukan khusyuk dalam sholat Dan itu yang terjadi beberapa peserta Praktek sholat khusyuk pelatihan salat khusyuk seperti itu. Salat membayangkan sesuatu yang membuat dia bisa merenung. Akhirnya beda-beda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Apa yang menyebabkan dia merasa tenang itu dianggap salat khusyuk. Padahal tidak demikian. Maka jadinya nantinya lari kemana mana-mana, tidak konsentrasi dengan apa yang sedang dia kerjakan. Dan satu keajaiban di tempat kita, satu keajaiban di tempat kita perintah khusyuk dalam salat itu banyak. Namun memahami khusyuk Nampaknya begitu sulit. Padahal Islam secara umum, secara teori itu gampang, praktiknya yang sulit. Secara teori semua yang diajarkan oleh Islam itu gampang. Bisa dipahami oleh baik ulama maupun awam munas. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk seluruh umat manusia, rahmatan dengan alami maka apabila ada satu kasus yang sangat sulit untuk dipahami teorinya ini bukan bagian dari Islam orang misalnya mau memahami apa makna khusyuk itu sampai jarang sekali orang yang paham, sampai dimanfaatkan untuk dibuat pelatihan dengan biaya yang mahal, ini fihisya mesti ada sesuatu dibalik itu kan gitu. banyak perintah khusyuk memahami khusyuk saja, saya, sulit repot dan itu tidak mungkin karena yang namanya perintah syariat pasti mudah dipahami prakteknya ya sulit walau pada dasarnya sungguh kami telah mudahkan Alquran untuk diambil peringatan tinggal mau belajar atau kan tidak karena sejatinya khusyuk secara teori gampang tapi prakteknya ya dan inti khusyuk adalah orang itu konsentrasi dengan apa yang dia kerjakan? Ketika kita sholat kita melakukan apa saja? Ada dua yang kita lakukan: gerakan dan bacaannya dan doa. Maka orang yang sholat konsentrasi memikirkan dua ini, dia sholatnya khusyuk. Konsentrasi memikirkan gerakan, bagaimana cara takbiratul ikram yang benar. Ketika takbiratul ikram dia mikir itu tertinggi bunda atau telinga kemudian tangannya menghadap kemana bagaimana posisi jari dan seterusnya dia mikir seperti ini khusus dalam gerakan kemudian sedekap nanti dia mikir sedekap yang baik itu bagaimana yang sesuai senang bagaimana dia mikir bagaimana sedekap yang benar ini khusus dalam gerakan belum nanti rupuk, sujud dan seterusnya dia memikirkan bagaimana cara bergerak yang benar karena itu sangat disariahkan sehingga orang yang ingin belajar salat belajar dari buku yang di situ menyebutkan dalil. Karena secara naluri manusia itu ingin selalu dukung dengan dalil. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu ada keyakinan bahaya dan kelangka sunah. Meskipun dia tidak hafal siapa tapi dia yakin ini ada dalilnya dari nabi masalah hafal dan tidak hafal prowi itu urusan ustaz. Hmm. Pokoknya kita yakin ini ada dalilnya. Sedangkan di buku disebutkan prowinya untuk tatap untuk memastikan kalau ini sahih dari Nabi sallallahu ada wasallam. Hadis pertama Hadis riwayat demikian, riwayat Bukhari Muslim atau yang lainnya. Sedangkan bagi kita yang penting yakin ini ada dalilnya. Kalaupun kita tidak tahu siapa perawainya Nah itu dengan demikian ketika kita paham bagaimana cara gerakan habisan selam ketika khusus dalam atau ketika melakukan sekolah minimal yang kita dapatkan adalah bagaimana cara khusus dalam gerakan konsentrasi terhadap gerakan dan itu Manfaat pertama orang membaca Buku Sifat Salat nanti Salat Salat Karya Imam Al-Fanurahim Bisa dibuatkan Baca sampai getil, bagaimana cara bergerak getil Nanti nanti Manfaat pertamanya Dia akan selalu berpikir Bagaimana cara bergerak yang benar dalam kolam. Dan itu bagian dari pusuh Kemudian yang kedua Yang ini lebih sulit memikirkan bacaan Dia merenungkan Setiap apa yang dia baca membayangkan maknanya merenungkan maknanya itu khusus dalam salat. Kalau orang melakukan ini maka salatnya adalah salat yang khusyuk, bukan memikirkannya. Dia tidak berbicara dengan dirinya dalam dua salat tadi. Ghafarallahu lahumā maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan kata Ibu siri, yang ber sendiri mudah yang dilakukan oleh hukumman danpan adalah aono wud wudhu yang paling bagus kemudian tentang masalah isttimeya Apakah ini wajib atau kasus taaf yang tadi Sempat kita singgung di awal Di Kaulan Ada dua pendapat jumhur ulama berpendapat Istim hukumnya mustahab Karena jumur ulama Mengatakan bahasanya yang wajib Dalam mundur Hanya yang disebutkan di Alquran. Wajah Tangan bentuk Mengutar kepala dan kaki Selain itu, hukumnya mustahab Ini kaul kejubur Cuci tangan mustahab Kemudian menghirup air ke dalam hidung Umur mustahab Sementara pendapat yang masyhur Dari Imam Ahmad Bahasanya pendapat bahasanya apa? E, Menghirup air ke dalam hidung Hukumnya wajib Sehingga tidak sah Orang yang berhukum Tanpa menghirup air ke dalam hidung seleniu kitab penabath yang diambil oleh Syekh Ibnu Ar-Rabi' dan Ibn Dan yang lebih kuat dalam hal ini adalah Muallafatul Nabi, perbuatan Nabi Sallallam yang selalu beliau lakukan dalam masalah ibadah, dalam masalah tata cara ibadah, itu menunjukkan bahasanya tata cara itu bagian dari satu kesatuan ibadah tersebut. Beda dengan muallafatul Nabi dalam praktek ibadah dalam kegiatan, ada kegiatan ada tata cara. Kalau tata cara, rincian kegiatan. Kalau kegiatan, kegiatan secara umum. Nabi sallallahu rutin salat tahajud. Maka muadzafah, an-nabi. Rutinitas Nabi Rutinita, sallallahu alaihi tahajud, tidak menunjukkan kalau salat tahajud wajib. Nabi sallallahu rutin witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan kalau itu wajib. Tapi bagaimana gerakan Nabi sallallahu dalam salat? Beliau selalu melakukan seperti itu berarti kegiatan ini masuk satu rangkaian sholat yang itu hukumnya wajib. Sebagaimana kata Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merutinkan ketika masuk rumah bersiwak. Maka bersiwak tidak wajib. Dan itu masuk dalam kaidah muadzabatul Nabi SAW al -al Rutinitas Nabi Sallallam tidak menunjukkan wajib. Dalam arti kegiatan Beliau Tapi bagaimana cara Beliau melakukan ibadah Beliau menjadi dalil kalau itu Wajib Karena Nabi SAW Tidak pernah meninggalkan istim Ketika wudhu, maka menunjukkan Kalau yang rutinitas beliau ini Menunjukkan bahasanya istim menghirup air ke dalam hidung Bagian dari paket Udu Kemudian kenapa dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan? Maka jawabannya eh, masuk dalam kaidah umum bahwasanya sunnah tafsir Al-Qur'an. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Bisa menambai yang tidak ada atau mengecualikan yang sudah ada dan seterusnya. Karena acuan kita tidak hanya Al-Qur'an, sunnah juga acuan kaum muslimin. Karena itu kita tidak jadikan dalil ayat Al-Qur'an untuk menghakimi dan mengalahkan hadis. Demikian pula tidak sebaliknya. Namun satu sama lain saling melengkapi. Sehingga sekalipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an hanya menyebutkan empat, tidak dalam menunjukkan kalau itu hukumnya mustahab. Tidak dalam menunjukkan kalau menghirup air ke dalam hidung hukumnya mustahab. Wallah. Kemudian Selanjutnya yang kedua tentang masalah mengusap kepala Ulama sepakat bahasnya mengusap kepala, hukumnya merukun budu Maka jika ditinggalkan, budunya batal Dan mereka sepakat dianjurkan untuk mengusap seluruhnya Mereka sepakat dari semua mata dianjurkan untuk mengusap seluruhnya Maka tidak ada ulama yang mengatakan Mengusap ujung rambut Lebih berpahala dibandingkan Mengusap seluruh rambut Sehingga yang menjadi masalah Bagi mereka yang mempertahankan Mengusap ujung rambut adalah Ketika mereka meyakini Ini lebih mustahab, Lebih dianjurkan daripada mengusap seluruh rambut Karena semua ulama sepakat Mengusap seluruh Lebih dianjurkan dibandingkan mengusap sebagian. Nah, yang menjadi perselisihan adalah batas al-ijza', batas minimal sehingga mengusap itu dianggap sah. Kapan mengusap rambut itu dianggap sah? Bagaimana batasnya? Pendapat yang masyhur dalam Syafi'iyah dacă dacă abu Hanifah, Demikian pula al-auza'i Boleh al-iktisar biba Boleh hanya mengusap sebagian Maka orang yang mengusap rambutnya Atau mengusap kepalanya Hanya ujungnya Atau cuman samping kanan Atau samping kiri Ini sah dalam madab syafi'i Seperti yang kita tahu Sedangkan madab imam malik Imam Ahmad boleh mengatakan Shar'ul Ijza' al Isti'ah, syarat sahnya mengusap harus keseluruhan, tidak boleh hanya sebagian kepala. Ulama yang bertalil atau ulama yang berpendapat bahasanya boleh sebagian bertalil dengan firman Allah wa Mungkin Khilaf ini sudah sering kita dengar tentang kata bi, apakah yufidut tabrain? Atau yufitul ilsaq Dan yang benar bi disini Yufitul ilsaq Wamsahu Ayat Allah Wamsahu biru'usikum Usaplah biru'usikum La yufitul tam'in Walakin yufitu al-ilsaq Ilsaq dimana nempel Wamsahu biru'usikum Usaplah kepala kalian dengan menempelkan tangan kalian Ke kepala kalian Maka yang mengatakan boleh sebagian berjalin bi bi makna sehingga usaplah sebagian kepala kalian. Namun bi telah diingkari oleh ahlul lugha, oleh ahli bahasa dalam banyak kesempatan. Hingga Sibawaih dalam kitabnya yang berjudul Al-Kitab, Sibawaih punya al kitab judulnya Al-Kitab, itu mengingkari Adanya bi bimakna ilsa Dalam beberapa kali Dalam belasan Atau bahkan lebih kesempatan Karena itu menunjukkan bahasanya Bi Tidak bimakna Karena diingkari oleh ahli bahasa Dan dalam pembahasan bahasa Qawul ahli luluhah Muqaddam ala qawul fuhaha Dalam masalah bahasa pendapat luluhah lebih didahulukan daripada pendapat cupa, karena kajiannya bahasa. Jika kupoha mau mengkaji dari sisi bahasa, ambil kaul alulubah, al bukan kaul kupoha. Beda halnya kalau kajiannya dalam masalah istilah, maka mereka bisa mengambil akwalnya pemilik cabang ilmu tersebut. Seperti Antum kalau nulis, tulisan disbut ilmiah. Ketika pembahasan itu referensinya sesuai dengan sesuai dengan cabang ilmunya atau mendefinisikan satu kalimat secara bahasa, tapi referensinya buku fikih sunnah atau buku fikih yang lain atau buku akidah referensinya misalnya syarah wasitiah dari Taemin. Ya betul kalimat itu ada dalam kitab syarah wasitiah namun ini tidak pada tempatnya kalau kasih sisi bahasa rujukannya ya kamus rujukannya rujukan bahasa bukan buku akidah bukan buku fikih bedanya kalau rujukannya kalau yang dibahas masalah secara istilah fikih rujukannya fikih atau kalau mau mendefinisikan pengertian hadis apa yang dimaksud dengan hadis pakai jangan rujukannya kitab Siket, kemudian yang kitab apa ya ya keliru ya, masuk, karena masing-masing ilmu itu ada ada fonun, ada cabangnya sendiri-sendiri, kita fokuskan sesuai dengan cabangnya, karena itu <tuh> yang benar B di sini bukan literape, lalu B maknanya apa? Lil sok, bimananya adalah menempelkan. Wau saku usaplah dengan menempelkan tangan di kepala kalian. Kemudian dalil yang kedua yang disampaikan oleh pendapat yang mengatakan boleh sebagian adalah hadis yang diceritakan oleh Muslim, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwudu, fana sahabinasi lalu beliau hanya mengusap jambulnya wa'alan imamah dan dilanjutkan sampai ke imamah. Namun hadis ini bukanlah dalil untuk menunjukkan itu. Karena yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap jambul semata. Tapi beliau lanjutkan sampai ke belakang. Yang kedua, imamah yang dipakai oleh kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sulit untuk dilepas. Karena imamah mereka itu Sampai dikalungkan ke leher Sehingga kalau dilepas Nanti natanya sulit Maka masyarakat Ketika setiap kali itu harus melepas Imaman, terlebih di daerah yang dingin Dalam musim dingin, asyita Untuk memakai helm imaman Sesuatu yang Sangat dibutuhkan Sehingga kalau lepas Pakai lagi, ini masyarakat Nah, ketika Nabi mengusap jambul kemudian dilanjutkan ke belakang. Menunjukkan bahwasanya yang dilakukan tidak hanya mengusap bagian kepala, tapi sesatunya beliau mengusap keseluruhan hanya saja sisanya ditutupi oleh ditutupi oleh iman. Karena itu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwa syarat sahnya mengusap kepala adalah Keseluruhan sampai belakang Kemudian balik lagi Tidak boleh hanya sebagian. Namun catatan di depan tadi Ulama sepakat Keseluruhan lebih dianjurkan daripada sebagian. Karena itu ketika ada orang yang Antipati dengan pengusap seluruh ini Berarti tidak memahami pikir Karena kalau mereka Mau mendapatkan pahala yang lebih besar Harusnya keseluruhan Ya, kemudian tentang riwayat mengusap kepala, ada tiga riwayat yang dilakarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengusap seluruh kepala. Kemudian yang kedua mengusap jambul, lalu dilanjutkan ke belakang lanjutkan mengusap di atas imamah dan yang ketiga dia mengusap imamah saja seluruh imamah yang menutupi kepala beliau tentang masalah tertib dalam wudhu Apakah tertib dalam wudhu hukumnya wajib ataukah tidak wajib? Parakon payah tertib dan muwalah. Apa beda antara tertib dan muwalah dalam wudhu itu ada tertib hudu ada muwalah wudhu Bedanya apa? Ya. Ada, kalau ada, ada kalau tertegi dalam berurutan sesuai dengan urutannya melakukan sesuatu sesuai dengan urutannya kalau mualah nyambung kalau mualah nyambung ada banyak yang tidak bisa membedakan antara tertegi dan muwala. nih Tentang tertegi urut. o berpendapat waji ter wuhnya wajib danat yang berkependapat tidak wa dan mendapat yang ketiga terib wuduh hukumnya wajib kecuali untuk Bershubur dan ishbim syaqh Sărbuniei dan ishbim syaqh Abad zalele, ca itu hukumnya trebuie Ayat al-Qur'an Firman Allah, yang dilahirat al-Namul 7 s s s s La da? ila kuntum ila salati wa -y -y -y -um -il -mar wa, -um -wa, -wa satu-satunya yang situ dengan rukbah hmm. adalah Wamsahu bi ruhusikum. Selain itu, mutaathinnya langsung. Kita perhatikan, ketika Allah perintahkan kita untuk mencuci, fagsilū wa langsung Kemudian mengusap irūsikum. Ada lobaknya. Dan pi, gimana alisop? Buar itu masuk di cuci atau masuk di usap? Di cuci. Padahal secara kaidah maktof itu digandengkan mengikuti hukum yang lebih dekat. Kalau pakai kaidah ini seharusnya kaki di usap. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wa arjulakum dengan karokat fathah wa musahubir husikum wa arjulaku bukan wa arjulikum sehingga dia tidak dimaktub kepada biru husikum tapi dia dimaktub dengan ujuhakum sampai seperti ini Allah subhanahu wa taala memperhatikan bagaimana urutan wudhu kalau ini tidak diperhatikan maka seharusnya kalimat normalnya Fawcilu ujuhakum wa aitiyakum ilal marafiki Wa arjulakum ilal ka'bay Wa msahukiru usikum Sehingga terpisah Antara al Dengan imsah Dengan al -mas. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Karena kaki harus di belakang Tetap Allah letakkan di belakang Hanya saja dia maktufnya Ke lebih jauh Ke wujud Ke wajah, tidak ke Kepala menunjukkan bagaimana perhatian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tertib kemudian mengapa matmad mat, mat, mat, mat, dan istimshak dikecualikan karena di sana ada riwayat Rasulullah SAW beliau pernah melakukan kumur dan menghirup air ke dalam hidung setelah selesai mengusap kepala. Sebelum cuci kaki Di wudhu cuci tangan Kemudian e, Cuci wajah Tangan sampai siku Kemudian kepala Setelah itu beliau baru berkumur dan menghirup air ke dalam hidung Menunjukkan Ini boleh ditaruh di belakang Maka khusus ini boleh tidak tertim Kemudian setelah itu baru cuci kaki Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk tertib Khusus pada empat tadi Selain itu Boleh dilakukan di belakang Demikian yang dijelaskan oleh Imam Sa'dirahim Selanjutnya kita baca Hadis yang ke 8 Dari Amr bin Yahya Al-Mazini Dari bapaknya Yahya Al-Mazini Beliau mengatakan syahid itu Amr bin Abil Hasan Sa'ala Abdollahi Ibn Zaid Saya telah melihat Amar bin Abi Hasan Bertanya kepada Abdullah bin Zaid Man Abdullah bin Zaid Sahabi yun jalil Dan beliau yang bermimpi tentang Adhan Saya bertanya kepada Abdullah bin Zaid Tentang budunya Nabi SAW Fati'a bitaurin Kemudian beliau meminta Untuk diuakantaur Pejana yang pesaq La ta'aur tidak ada dalam riwayat Bukhari, ini adanya dalam riwayat Muslim. Diwahkan ember min ma'in yang berisi air. an-nabi sallallahu alaihi Nabi faqala yadayhi biytuankan ke kedua tangannya minan taw dari ember faqasala yadayhi talatan li cuci tangannya sebanyak 3 kali summa adkhala yadahu fil taw famadhmadza wastansha wa istanthara talatan bi salatil murakat kemudian beliau masukkan tangan kanannya kata yadun itu indal ikhlak sampai ke pergelangan kata yadun itu sampai ke pergelangan. Allah berfirman, wassariq wassariqatu, Mananya sampai ke pergelangan. Kalau mau lebih dari pergelangan, nanti harus ada batas. Harus ada batas, karena itu dalam Qudus Allah ngasih batas, wa aitiya ungilan marofiq. Karena kalau tidak dikasih batas, hanya sampai pergelangan maka tayammum itu hanya sampai pergelangan karena ayatnya khamsahu wa minhu Ustaplah wajah dan tangan kalian dari Nya. maka tangan di situ indal itla dalam bahasa syariat hanya sampai pergelangan Suma khalayatahu Bileu masukkan tangannya Sampai pergelangan, jadi tidak sampai siku fitur ke dalam ember Famat matawastan syakawastan Lalu digunakan gunakan untuk berkumur Dan istinsak Serta istinsar, Sebanyak tiga kali Dengan tiga jidukan Dan ini Yang tadi kita sampaikan Menunjukkan bahasanya Kumur dan mirip air ke dalam hidung Itu digabungkan, tidak dipisahkan. ثم اغسل وجهه في التوضو kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke ember, faghasala wajhahu salatan harotio cuci wajahnya sebanyak 3 kali. Yang dimasukkan satu tangan bukan dua tangan. Maka itulah bendait nyiduknya air itu tidak dengan dua tangan tapi satu tangan dipakai untuk mencuci wajah. Meskipun yang kotor dua duanya. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya, faghsala huma ini Lalu beliau mencuci keduanya sampai ke siku. Kalau yang ini kedua tangannya. Gantian yang kanan dulu sampai ke siku, kemudian kiri dulu sampai ke siku. Tsumma Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya. Pema se harbi dan digunakan untuk pentru kepalanya capalani. Mai. Tapi ini, ketika menceritakan mudunya Abdullah bin Zaid, itu detail. Dimasukkan satu tangan, dua tangan beda. Kadang dia mengatakan semua adalah palajah jauh, dia yang dimasukkan satu tangan. Kemudian yang bawah dia masukkan dua, itu tangan detail. Sehingga bisa jelas-jelas kita bedakan antrenam intrarea asta de tine, dar cu o tine. Pa kebala dihima buad wahidah. Apoi ele trec de la de la la Wafiriwahyatin dalam budaya yang lain baca di mukot rasihi. Beliau mulai dari depan kepalanya. Hatta babi ma Kemudian tarik dan sehingga kembali ke tempat semula. Dan yang kita saksikan orang ketika mengusap kepala itu baliknya ke atas în geni, dar spălănița, încă în sus, nu este de loc, se mulănește. Motiv istoric Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pașlarul așteptat la lumânare, a fost prezent. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk dari kuningan, tidak nah, kuningan, lain emas, bisa tambahkan, semacam warnanya kuning ya. mutapa Ya. Hadis ini Bagaimana hadis kusman merupakan penjelas dan saling melengkapi antara hadis Abdullah bin Zaid dengan hadis Utsman Dan ada satu yang beda antara hadis Abdullah bin Zaid dengan Utsman di bagian mana? Test Nah, mencuci tangan kalau Yusuf bin berapa kali? Tiga kali. Kalau Aziz Abdullah bin Zain Dua kali. Yang lainnya tiga Yang lainnya tiga Cuci wajah dijelaskan faqad salawatuhu wajah, wajahnya tiga kali. Tapi yang mencuci tangan Dua kali. Kepala sekali kali. Kaki tidak disebutkan. Kaki tidak disebutkan. Namun yang menarik bedanya di sini adalah pada tangan yang tadi 3 kali 3 kali 3 3 ini 27 maka juti tangan sampai siku itu boleh 2 kali tidak dengan yang lain sehingga ini mengesuaikan hadis karena Maka hanya satu bola tangan boleh hanya dua kali, sementara yang lain tiga kali, kecuali kepala sekali. Kemudian di sini pernyataan dari Tapiin yang melihat beliau memasukkan satu tangannya digunakan untuk mencuci wajahnya tiga di sini tangannya hanya tangan satu ini menurut riwayat Muslim dan mayoritas riwayat Kataan Nawawi, setelah beliau menyebutkan beberapa riwayat, beliau mengatakan hati sunnah. Ini menunjukkan bahasanya yang seperti ini hukumnya sunnah. Hanya saja yang masyhur, menurut Jumhur, yang dianjurkan ketika mencuci wajah itu mengambil tangan, mengambil air dengan kedua tangan. Dikaunihi ashalau akroba Karena kalau mengambil kedua dengan kedua tangan, ini akan lebih Sempurna dan lebih mendekati sempurna. Walaupun Insya Allah mengikuti Sunnah lebih lebih baik dan itulah yang lebih sempurna. Karena butuh yang sempurna tidak harus lebih banyak airnya. Kemudian tentang mencuci, uh, mengusap kepala Di hadis Abdullah bin saya ditegaskan sekali Dan kata Abu Dawud Hadis-hadis yang sahih menunjukkan Bahasanya mengusap kepala hanya sekali Dan kata Ibu Muntir Riwayat yang ada dari Nabi SAW Semuanya mengusap kepala hanya sekali Meskipun ada satu riwayat napi salam-salam pernah mengusap kepala 3 kali dan ini disahkan oleh Imam Al-Albani dalam Tamamul Mimnah. Wallah alah. Ini dipresisikan oleh ulama tentang statusnya. Dan jika kita mengambil qaul Al-Albani kalau disahkan di sini, maka dianjurkan sekali untuk mengusap kepala sebanyak 3 kali. Karena ini bukan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah. Karena yang namanya mengusap Itu tidak harus seluruhnya basah Namanya mengusap tidak harus seluruhnya basah Terlebih lagi mengusap itu menggunakan air yang hanya nempel di tangan Maka bukan syarat mengusap Seluruh permukaan kepala harus terkena tangan Maka bukan syarat pulang harus diulangi berkali-kali agar semuanya terkena usapan. Mengusap tidak harus semuanya terkena. Sebagaimana dalam tayammum ketika tayammum bukan syarat ketika orang mengusap tangan dan wajah semuanya harus rata tertutup debu. Kalau seperti ini ya pakai bedak nah, itu cetok semuanya rata. Kita hanya sekali menepuk dan mengusap wajah dan tangan. Maka tidak harus digosok-gosok sampai rinci ya. Kukunya digosok-gosok Cukup sekali Kemudian Baik ada debunya maupun tidak Tidak jadi masalah Dan sah tayang <tuh> Kemudian Hadis ini menjadi dalil Bahasanya Al-Uma al Itu boleh dipakai untuk Bersuci Dari mana bisa kita simpulkan Wudunya Utsman dan wudunya Abdullah bin Zaid Itu pakai apa? Pakai wadah nggak pakai keran Pakai wadah Mungkin beralasan keran di zaman itu belum ada Sudah ada padasan Iya Tapi yang jelas Mereka pakai, air, pakai wadah Dan diciduk berkali-kali Sementara tangan ini Yang sudah dipakai Dicuci dan seterusnya Bisa dipastikan Nanti akan mengenai air yang ada di wadah Sehingga menyebabkan air ini Air mustahaman Maka air mustahaman Selama masih suci Hukumnya sah Dipakai untuk bersuci yang kedua tentang e, cara mengusap kepala ada dua pendapat ulama ada yang mengatakan diusap dari depan kemudian ditarik ke belakang ada yang mengatakan dari belakang baru kemudian ditarik ke depan, lalu balik lagi Ibn Taki dan dan Sunani mengatakan bahasanya diusap dari depan Kemudian ditarik ke belakang, kemudian balik lagi. Kemudian sebagian ulah mengatakan "faakbalabi mawadubaroh". Ini dipahami dari belakang akbalah menuju ke depan. Wadubaroh kemudian ditarik lagi ke belakang. Maka mulainya dari belakang dulu. Dan yang kuat, kilahuma jais dua-duanya boleh. O la Yang la, kita pelajari bermanfaat asala ala. mepina, am amatina, alii, osatnihi, osala. te Membersihkan najis dari Pakaian Maksudnya gimana? Oh, air liur anjing Yang menjilati pakaian Ya dibersihkan sekali Sebagaimana Pakaian yang terkena kencing Atau najis Mutawasitoh yang lainnya Karena Yang membersihkan tujuh kali Ini murni ta'abudi Nah, di sini tidak menyebutkan ilah. Nabi Wasallam tidak menyebutkan alasan di sana ada penyakitnya atau di sana ada bakteri sebagaimana dalam kasus lalat. Karena sesuatu yang aneh tata caranya, kalau tidak disebutkan alasannya menunjukkan bahwasanya itu ta'ab putih. Kalau lalat, ini aneh, tapi disebutkan e, alasannya, alasannya karena salah satu sayapnya ada penyakit, yang satunya obatnya. Sehingga beliau Anjurkan untuk dijelukan terlebih dahulu. Yang pertama, yang itu sedikit banyak air. Ya, ulama berbeda pendapat tentang banyak dan sedikitnya air ya. Ada yang memberikan batasan dua puluh berdasarkan hadis Abu Dawud dua pula itu yang dream, ya satu drum 200 liter liter air itu minimal banyak di bawah itu dianggap sedikit, Wallah nah, Yang berdua ya. kita ini orang melaksanakan amal dasarkan ke dengan menjadi sunnah rasul. Beritahu lagi yang dimana perlu. Kalau kita nggak bisa narasol, jadinya kita ini rusak pernah dua kali, sudah juga pernah dua kali atau pernah tiga kali. Kalau tiga kali terus berarti yang yang dua satu kita tidak begitu narasol. Atau kalau menurut Hikayat tadi sebagai yang ini kalau menurut narab, saya mau penjelasan. Kalau menurut Hikayat ini tentu kurang semula dibanding narasol. Dan yang ulama yang lainnya tidak ada pertentangan antara fikih dengan sunnah rasul karena fikih adalah tikus sunnah fikih sendiri sejatinya adalah e, bagaimana memahami sunnah rasul yang benar dan kita tidak mungkin memahami berdasarkan logika kita sendiri tanpa bantuan para ulama yang memahami e, bagaimana cara istimbat dalil Bagaimana cara menyimpulkan dalil? Karena itu selamanya yang namanya manusia itu takleed. Saya kan tahu dalilnya. Saya tahu kalau sholat itu hukumnya wajib dalilnya ini. Betul. Kamu tahu dalilnya sholat wajib hukumnya eh, dalilnya ini. Namun kesimpulan kamu bahwasanya ayat semacam ini atau dalil semacam ini menunjukkan makna wajib itu takleed terhadap ulama sebelumnya. Coba misalnya tidak ada satu pun ulama yang mengatakan itu wajib. Dalil ini tidak dipahami sebagai wajib. Kita tidak boleh memahami itu dalam wajib. Karena perintah dalam syariat ada perintah wajib dan perintah anjuran. Karena itu memahami dalil kita pasti taklid. Meskipun kita punya dalil sehingga tidak perlu dipertentangkan antara ilmu fikih dengan ilmu hadis ilmu sunnah. Karena fikih itu adalah ilmu untuk memahami hadis sehingga bisa kita terapkan dengan terap, penerapan yang benar sehingga misalnya dalam menurut fikih diperbolehkan bukan berarti mereka ngomong sembarangan ngomong seenaknya tapi ada landasannya sekalipun misalnya di situ tidak disebutkan dan tentang masalah praktek Nabi Sallam yang bergantian ini Kesimpulan yang benar Sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Ibrahim Abu Hailey Bahasanya dianjurkan Dalam Sunnah yang Mutanawiyah Sunnah yang benar aneka ragam Agar kaum muslimin mempraktikkannya secara bergantian Di antara manfaatnya adalah Agar orang itu Melestarikan semua Sunnah Nabi S.A.W Kadang beliau mengamalkan A, kadang beliau mengamalkan B Kita laksanakan secara bergantian sehingga semuanya lestari. Kemudian di sisi lain menghindari adanya perbedaan pendapat padahal semuanya benar seperti yang kita saksikan di sana ada takhiyatnya muhammadiyah ada takhiyatnya no ada doa iftitah muhammadiyah doa iftitah no gara-garanya apa? yang diajarkan hanya satu jenis. Kemudian ketika sholat kok doa iftitahnya beda padahal dua-duanya ada dalilnya karena nggak tahu Malas, salatul nu e cu batin, pingir cu oang no, anume. Pa da, de se Ini lain halnya, Pak. Kalau ada orang yang hanya mengambil satu pendapat, satu madhab, dan tidak mengambil yang lain, padahal semuanya benar. Ini salahnya bukan di fikihnya, namun salahnya pada orang yang menyimpulkan uh, keterangan fikih itu. Wallahualam, semoga bermanfaat. Subhanakallahu bihamdi ilaha